Selamat siang Pak, ya. Silakan. Ya kalau menurut saya bagus tuh, bagus i t u seperti itu harus dilakukan. Bahkan kalau kita melihat ya di negara-negara maju ya, setiap perusahaan itu diwajibkan untuk menerima handicap bahkan ya, atau orang yang cacat ya, cacat fisik ya, itu bahkan sepuluh persen dari seluruh total karyawan itu harus diterima bekerja adalah handicap. Nah seperti itu. Jadi kalau ide ini untuk m e a u n t u k m e e n y k a n doa n menyusui itu bagus ya. Bahkan pemerintah juga harusnya memberikan ide bahwa satu perusahaan harus m e m b u t k a n karyawannya adalah h a n d i c a p Nah itu bagus. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ibu Atis, e l a m a t sore. s i l a k a n Pemerintah paling penting kalau diperaturan i disuruh orang swasta yang dijalani. Pemerintah dulu dong yang j a l a n i nanti baru swasta ikuti ya. itu harus menghimbau、eh, untuk r a k a t dihimbau dulu pemerintah、oh, u d a h jalanin dulu di setiap instansinya t ya. ya terima kasih buat